Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim Muhammad sallallahu alaihi wasallam Melanjutkan bahasan Minhajil muslim dan kita masuk Siang ini ke pasal ke-12 Atau ke-11 ya Azab dan nikmat kubur Setelah kita jelaskan yang lalu Tentang adanya hari kiamat Tanda-tanda hari kiamat Kemudian kejadian-kejadian ya, Yang Terjadi ya, pada saat itu Maka Akan ada bahasan juga nanti Bagaimana di mahsyar Sekarang kita masuk ke fase antara Pindahnya seseorang dari alam dunia Menuju ke alam akhirat Ada alam yang tengah-tengah namanya Alam berzah Jadi alam berzah ini satu-satunya Alam ya, Dari tiga alam Yang memang Ruhnya saja yang hidup jadi ada alam dunia yang ruh sama jasad kita hidup di situ, seperti sekarang ini ya, bergabung keduanya. Kemudian ada alam barza hanya ruh saja, jasad nggak ikut ikutan di situ, karena jasad kita akan dimakan oleh tanah. Kemudian ada alam akhirat yang digabungkan lagi kembali, digabungkan lagi kembali. Di alam barza ini murni ruh yang bergerak di situ, atau yang merasakan baik itu nikmat ataupun azab. Dan salah satu aqidah mendasar seorang Muslim adalah meyakini tentang adanya nikmat dan azab kuburan. Sebelumnya saya jelaskan dulu barzah ini istilah bagi alam di mana fase ini dihidupi oleh seseorang kafir ataupun beriman itu antara dunia dan akhirat alam barzah. Dimanapun dia mati, bagaimanapun keadaan jasadnya, tetap dia dapat dia tetap hidup di alam barzah. Karena yang hidup adalah ruh ya. Jadi misal gini, ada orang mati kebakaran Hangus badannya, gak ditemukan sama sekali Sehingga tidak ada yang bisa dikubur di tanah Apakah dia tetap ke alam barzah? Iya, karena yang ke alam barzah ruhnya Kalau ada orang dimakan ikan, dimakan hewan Kena bom, meledak, pesawatnya hancur Itu jasadnya saja yang hancur Dan perlu diketahui, ruh dan jasad ini memang yang paling banyak Mendapatkan cobaan sebenarnya adalah jasadnya, jasad kita ini, enteng kan? Jadi makanya kayak penyakit-penyakit itu tuh ada di jasad. Pada saat orang meninggal dunia, rohnya keluar, udah hilang. Jasadnya ini akan melebur nanti dengan tanah. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barza itu perhatikan ya, akan tetap seseorang itu kesana pada saat rohnya keluar, bagaimanapun kondisi fisiknya. Jadi nggak ada pengaruh dengan kondisi fisik. Ada orang dari tenggelam dimakan ikan, ada orang yang macam-macam lah ya. Semua itu tetap kembali kepada apa namanya mengalami alam barzah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih. Semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekor kalian yang dengannya lah atau darinya lah Allah bangkitkan kalian kembali. Yang mana Allah akan turunkan seperti hujan pada hari kiamat nanti Yang air itu berbentuk seperti sperma laki-laki Yang akan menyentuh setiap tulang ekor Lalu kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya ya, pohon Jadi kita akan tumbuh nanti jasadnya selesai langsung jadi Lalu ruhnya dimasukkan kembali Ruhnya dimasukkan kembali Nanti azab ya, e, akhirat neraka itu dirasakan oleh dua-duanya Jasad dan ruh tapi di alam barza hanya ruh saja yang merasakan, gitu kan? Nanti tentu di akhirat jasad kita jasad baru, bukan jasad yang sekarang, gitu kan? Jasad ini sudah selesai, cuma dipakai fasilitas di masa dunia. Di akhirat nanti dibangkitkan, dibuat jasad baru, dan jasad itu besar sekali. Jasad itu besar, sebagaimana sudah pernah saya jelaskan, karena akan dibangkitkan pada hari kiamat di mahsyar semua laki-laki kembali kepada poster ayahnya Adam, berapa siku ke langit? 60, 60 siku ke langit atau 27 setengah meter. Dan semua perempuan akan kembali kepada poster ibunya Hawa, itu adalah 40 siku ke langit berarti 17 setengah meter. Itulah jasad baru kita nanti. Jadi bukan jasad yang sekarang ya. Nah tentu merawat jasad selama hidup dunia itu dianjurkan. Kita disuruh mandi, bersihkan Allah SWT berikan sensor Kalau lagi gak enak, lagi gerah Kita seakan-akan memang butuh air Untuk mandi, membersihkan Itu semua Allah ciptakan agar kita merawat jasad ini Beda pahalanya Orang yang merawat jasadnya Sampai dia meninggal Dengan orang yang tidak merawat ya, Makanya Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran A'udhu Billahi Mishaytun Wala tuhliku anfusakum Jangan kalian ya, Binasakan jasad kalian gak boleh disakitin jasad itu jadi seperti orang sengaja motong, sengaja narkoba suntik-suntik itu semua termasuk merusak, orang yang meninggal dalam kondisi merusak jasadnya bukan karena takdir yang terjadi ya bukan maksudnya di sini bukan karena Allah yang inginkan seperti ada orang kebakaran memang dia mati tenggelam di lautan kapalnya tenggelam lalu dimakan sama ikan itu lain itu memang Allah SWT sudah takdirkan begitu, tapi kalau ada orang sengaja merusak jasadnya, tidak memerawat, gitukan? Maka beda ya pahalanya antara orang meninggal dalam kondisi jasadnya terawat dengan tidak terawat. Itu ada pahala sendiri. Kita seperti menjaga amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh kita merusak jasad kita, tidak boleh juga kita merusak jasadnya orang lain. Yang ini tidak boleh memukulnya, tidak boleh melukainya kecuali dalam keadaan-keadaan di mana syariat bolehkan. Nah di alam barz, nanti di akhirat kembali lagi itu. Nanti yang merasakan nikmat dan azab Hari kiamat, surga dan neraka adalah Jasad dan ruh, tapi jasadnya lebih besar Di alam barzah, ruh saja Dan dari sini juga ulama mengatakan Ruh itu adalah ya, makhluk Allah yang elastis Dia elastis, jadi dia bisa besar, bisa kecil ya. Dia bisa e, berbaur ya. Itu semua e, sifatnya ruh Jadi seperti angin ini dia bisa memenuhi semua ruang Makanya pada saat hari kiamat Jasad seseorang itu dibangkitkan Ruhnya dimasukkan kembali Itu ruhnya bukan ruh baru Ruh yang sekarang kita pakai nih Sementara jasad kita nanti adalah Jasad yang baru dan besar Nah bagaimana bisa ruh Menggerakkan jasad yang besar itu Yaitu karena memang ruh ini elastis Dia akan mengikuti Poster tubuh seperti udara nih sekarang Makin besar tetap akan dipenuhi oleh udara Tidak pernah habis seperti itulah kurang lebih sifat daripada ruh, beda dengan jasad yang terbatas, gitukan? Yang terbatas. Dan ruh seseorang itu sebagaimana diberikan gambaran oleh sebagian ulama, ya dia lebih cenderung tidak memiliki bentuk khusus, beda dengan jasad dibentuk. Jadi, bisa saja ruh itu tidak tidak seperti kita punya kuping, ada bentuk kuping, ada bentuk mata seperti jasad ya. Tapi dia lebih dia lebih memenuhi ruang yang ada, ruang yang ada. Jadi pada saat orang misalnya lahir buta matanya, ya udah memang ruh tidak bisa membuat dia melihat, dia cuma memenuhi jasad itu yang tidak berfungsi di situ adalah urat saraf di matanya, jasadnya, ruh nggak bisa memfungsikan, ya kan? Tapi ruh juga tidak berpengaruh dengan. Tapi kapan dia menempati sebuah tempat, telinga misalnya manusia, dia berada di penumpang, maka dia akan dia akan berbaur dengan fungsi yang ada di situ. Ya, sekarang ini kalau bapak -Ibu, bapak ibu mendengarkan saya berarti yang mendengar adalah jasad dan ruh dua-duanya tetapi bedanya hanya jasad berbentuk ruh itu tidak berbentuk ya, dia seperti angin saja tapi memang berpengaruh punya sifat-sifat yang telah Allah swt berikan kepada makhluknya ya, ini dua ya, yang apa namanya yang berbaur sama yang lain cuman dari tiga alam dunia barza dan akhirat Maka ada dua alam yang dihidupi oleh dua-duanya Jasad dan ruh Dunia dan akhirat Dan ada satu alam barzah yang hanya dihidupi oleh alam Oleh alam ruh saja Oleh ruh saja Ruh ini ya, Dia akan merasa cocok Dengan yang serupa dengannya Sebagaimana kata Nabi SAW Al-arwahu junudum mujannadah Ruh itu seperti pasukan Yang banyak sekali Ma ta'ala fa min hu'talaf mana yang memang cocok mereka akan berbaur. Jadi memang ada orang yang pada saat ketemu dengan orang lain karena ruhnya itu serupa dia bisa langsung cocok. Di sini ulama mengatakan, jadi secara fitrah ya, secara fitroh langsung orang itu merasa cocok saja sama orang itu itu karena ruhnya ya seperti sama. Dan apa yang tidak sama maka akan bentrok, tidak bisa berbaur. Sebagian ulama menjelaskan hadis ini mengatakan ini maksudnya adalah bukan punya sifat khusus tapi antara iman dan kufur. Jadi kalau misalnya orang beriman maka dia akan selalu sama cocok dengan orang yang beriman. Orang kafir enggak cocok dengan orang yang kafir. Tapi yang benar adalah pendapat pertama memang. Memang ruh ini punya sifat yang Allah ciptakan yang ada yang sama ya istilahnya dia e, sewarna ya Setipe semuanya gitu Ada yang tidak memang Allah ciptakan Karena hadis tadi dikatakan begitu Ruh itu seperti prajurit-prajurit pasukan yang banyak Mana yang sepadan dengan dia Dia akan langsung bisa berbaur Mana yang tidak Maka akan bertolak belakang Ada orang subhanallah begitu ketemu orang lain Langsung merasa gak enak, gak cocok Ya sudah, gitu kan. seperti itulah penyampaian tentang masalah Walaupun ruh ini kita gak bisa terlalu banyak bahas ya Karena memang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yasalunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'u'titu min almi illa qalilan. Ditanyakan kepada Muai Muhammad tentang ruh katakanlah itu miliknya Tuhan Allah Subhanahu wa taala Allah lebih tahu. Jadi saya tidak diberikan ilmu kecuali sangat sedikit. Jadi ada saja yang saya sampaikan tapi sebatas itu saja enggak lebih daripada itu. Jadi seperti misalnya masalah bentuk kita enggak pernah tahu. Tapi ruh ini ada yang menggerakkan jasad sekalian adalah ruh, yang membuat saya bicara adalah ruh. Itu kan? Karena jasad sebenarnya kalau tidak ada ruhnya Gak bisa ngomong apa-apa orang kalau sudah mati Biar mulutnya besar nganga buka, gak bisa keluar suara Gitu kan, gak ada itu semua Masuk dari fungsi ruh itu sendiri Ibnu Khayyim Rahimahullah menjelaskan Perumpamaan ruh sama jasad nanti di akhirat Itu seperti Orang yang buta Sama orang yang eh, Apa namanya eh, Orang yang buta sama orang yang pincang kakinya Mohon maaf, orang yang buta dan orang yang tuli Perumpamaan orang yang buta dan tuli Jadi ini perumpamaan jasad sama ruh Jasad ini seperti orang yang buta Dia tidak tahu apa-apa Dia seperti mobil, kita naik di atasnya Terserah kita mau setir kemana ya. Tapi dia multifungsi Dia bisa direm, bisa digas, seperti itulah jasad Ruh ini adalah yang menggerakkan dia jadi perumpamaan orang yang tuli tadi gitu kan, Itu adalah orang yang ruh ini Maka kata Ibn Qaim Pada saat orang tuli berkata kepada si buta Coba sana ada pohon nih Pohon buah Saya mau ambil tapi saya gak bisa naik ke atas Saya harus naik di pundakmu Supaya kamu bisa ya, membantu saya mengambil buah Nanti kita makan bersama Kata si buta baiklah Akhirnya si tuli ini naik ke punggung Kemudian jalan ke pohon tersebut Lalu si tuli memetik buah tersebut Kemudian mereka menikmati berdua Maka kata Ibn Qayyim Ini perumpamaan saja Berarti nanti hari kiamat pada saat diberikan azab Orang yang masuk neraka Yang merasakan jasad dan ruhnya memang Seperti tadi pada saat mereka bekerja sama Mengambil ya, buah tadi Itu perumpamaan saja ya Perumpamaan saja Baik kubur itu sendiri istilah yang digunakan di mana seseorang meninggal di situ ya seseorang meninggal di situ tentu eh, tidak harus tanah ada orang meninggal di atas bebatuan bangunan misal ya kemudian jasadnya itu ditutupin sama batu-batu di situ itu kan berarti jadi kuburannya atau misal memang jatuh di hutan mati sampai membusuk tidak dimasuk dalam tanah tetapi itu diistilahkan kuburannya tetap diistilahkan kuburannya jadi di mana seseorang meninggal itu bisa diistilahkan kubur diistilahkan kubur nah hadis-hadis yang berbunyi tentang masalah kubur ini bahwasanya orang kalau lewat kuburan dianjurkan membaca doa gitu kan berarti dimanapun ya kita lewatin tempat seperti misalnya kita lewat nih sebuah tempat di tahu di situ pernah ada orang-orang yang meninggal dulu tapi tidak tahu di mana letaknya. Dikubur di mana dia, dimasukkan di mana. Maka itu semua kubur namanya, kuburan. Tempat orang meninggal di situ itu kuburan. Bahkan kadang-kadang rumah itu dikatakan kubur, gitu kan? Kalau ada orang meninggal di situ, maka dikatakan kuburan dia. Itu istilah kubur ya, istilah kubur. Nah, dikubur ini dihubungkan dengan masalah kehidupan alam barzakh tadi yang ada ruh di situ akan ada azab atau ada nikmat. Ada dua hal nih keadaan kuburannya. Nanti lebih jauh saya bacakan dalilnya. Kita lihat kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah di pasal ke-11 ini azab dan nikmat kubur. Seorang muslim beriman bahwasanya kenikmatan dan azab kubur serta pertanyaan dua malaikat di dalamnya adalah benar adanya. Ini bukan khayalan, bukan cuma dongeng, tapi semua kita pasti akan menyaksikan pada saat meninggal malaikat maut cabut ruhnya. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam kuburan dan dia benar-benar akan lihat mukar dan nakir yang bertanya padanya. Dalam sebuah hadis Bukhari kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu lewat kuburan beliau menanyakan kuburan siapa ini? Ada kuburan sudah tua sekali di Madinah gitu. Kata orang-orang Muslim sahabat itu dulu ya Rasulullah dulu orang-orang sudah lama sudah tidak ada yang tahu kuburannya siapa ini. Sudah lama mungkin dari kakek-kakek kami yang dulu. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi zat yang ubun-ubunku dalam genggaman Nih maksud saya demi Allah. Kalian pasti akan diuji nanti di kuburan dengan pertanyaan dua malaikat mungkar dan nakir tentang siapa ya Nabi kalian. Ini berarti Nabi saw kan? Anda pertanyaan siapa Tuhanmu, siapa Nabi apa kitabmu, apa pertanyaan. Jadi Nabi saw pasti kan dalam hadis Bukhari ini memang akan ada pertanyaan di kuburan, akan ada pertanyaan di kuburan. Kita lihat di sini dikatakan itu benar adanya karena adanya dalil dalil nakli dan akli berikut ini. Dalil dalil nakli. Pertama beliau angkat surah Al-Anfal ayat 50 sampai 51. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tentunya ini berita dari Allah Subhanahu taala tentang kenikmatan dan azab kubur seperti dalam firman-Nya Al-Anfal 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau tara idh yatawaffal ladhina kafaru almalaiikatu yadribuna ujuwahum wa adbarahum wa dhuuqu al-harik al Dzalika bima qaddamtu aydikum wa anna Allahu laysa bidhallamin dil 'abid. Kalau kamu melihat ketika malaikat, kalau seandainya kalian bisa melihat gitu, Artinya begitu ya Pada saat para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir Seraya memukul muka dan belakang mereka Dan berkata rasakanlah oleh musiksa neraka yang membakar Tentulah kamu akan merasa ngeri Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya Ayat ini menjelaskan kepada kita awal tahap alam barza adalah datangnya malaikat maut mencabut ruh, yang gitu. Karena yang hidup di sana adalah ruh, jadi makanya ruhnya harus ditarik dari jasad dibawa ke alam barza. Ini awal kehidupan barza, jasadnya ditinggalin sama kerabatnya disuruh urus, mandikan, bersihin kubur, kan gitu. Tapi ruhnya yang dibawa oleh para malaikat. Tentu nanti ruh ini akan kembali ke tempat di mana jasad itu dimasukkan ya. Misal seseorang dimasukkan di dalam satu makam, pemakuburan yang dia dimasukkan khusus misalnya umat Islam, pada saat dimasukkan nanti ruhnya akan dimasukkan juga ke dalam lubang itu. Ya, di lubang itu bukan berarti pergi ke tempat lain karena tempat yang sudah diniatkan untuk kuburan di dalam bumi itu akan menjadi alam barzakh, termasuk bagian daripada alam tetapi walaupun alam barzakh itu tidak terbatas dengan bumi. Dia akan sangat luas alam barzakh itu. Alam yang lain memang jadi kan, jadi tidak bisa dibatasi. Tapi puncaknya itu adalah termasuk bagian dalam adalah semua tanah yang dipakai untuk memasukkan jasad orang yang sudah mati. Itu bagian daripada alam barza. Tapi bisa saja bukan itu. Ya seperti misalnya pada saat orang tadi mati tenggelam di lautan, ya itu akan menjadi alam barzahnya dia. Ruhnya di situ, ya karena jasadnya tidak ada sudah selesai. Ruhnya di situ, maka di situlah jadi alam barza. Jadi alam barza itu luas, mencakup dimana-mana. Dimana seseorang itu meninggal dunia jadi luas sebagian ulama menekankan alam barat itu lebih luas daripada alam bumi. Allahualam bagaimana? Karena ada hadis Bukhari yang berbunyi kalau seseorang sudah dimasukkan ke dalam jasad eh, ke dalam kuburan gitu kan, lalu malaikat sudah menanyakan kepadanya pertanyaan bila dia orang beriman maka Allah akan berfirman kepada para malaikat luaskanlah kuburannya ini seluas pandangan matanya. Jadi setiap kuburan yang kita lihat kecil itu satu kali dua meter itu kalau orang beriman jadi seluas pandangan matanya dan pernah saya bawain buku ada judulnya buku itu 559 kisah alam barzah. Ada pernah saya bawa di sini itu Ibn Rajab. Itu memang kisah-kisah nyata di antara kisah yang diangkat oleh beliau di menarik. Ada satu penjaga kuburan di Irak, itu pernah e, duduk waktu capek setelah saya menggali sebuah kuburan. Kemudian dia tidak sengaja mengambil sebuah kayu lalu sambil mengorek-ngorek tanah kuburan yang ada di sebelahnya gitu kan. Ndak ndak terus waktu dia korek-korek ternyata jeblos ke dalam. Dia bilang pada saat jeblos ke dalam, dia lihat kok bisa ada kuburan jeblos ke dalam gitu kan. Biasanya kan padat dengan tanah. Dia bilang waktu saya lihat ke dalam, saya lihat kuburan itu seluas pandangan mata saya. Dalam lubang itu. Gitu kan. Dan banyak kisah, itu ada 559 kisah nyata. Ya, saya sarankan Bapak Ibu bisa baca buku itu ya. Pernah saya bawa, enggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Ya, kalau ada coba dibaca. Jadi di situ nanti ada kisah Ya, dia seperti bukunya buku dosa-dosa besar tebalnya ya, Seperti buku dosa-dosa besar, enggak, enggak Ada yang besar, Ibn Rajab, kalau mau dicari toko buku ada Itu 599 kisah alam barzah Itu tebal, seperti buku dosa-dosa besar Di situ dua buku itu dibagi dua, ada kisah tentang azab di kuburan Kisah-kisah nyata ya, ada kisah tentang nikmat di kuburan Jadi dia imbangin ada kisah tentang orang yang dibuka kuburannya kemudian disembuhkan jasadnya terbakar, ada yang tersiksa, ada yang ditemukan pada saat dibuka di dadahnya ada bunga mawar. Eh, itu kisah-kisah nyata. Jadi itu ada. Ada yang meninggal lihat jenggotnya makin panjang pada saat ditemukan itu digali kuburan, itu kan? Itu kisah-kisah nyata terjadi. Allah S.W.T ingin melihatkan tanda-tanda ini. ini kisah nyata. Ibn Rajab, ya salah satu ulama yang terkenal ya, beliau adalah salah satu ulama yang jadikan referensi maka beliau tidak mengarang-ngarang kisah itu memang kisah nyata yang di zamannya beliau saja itu sudah ada 500 kian kejadian yang beliau ingat. Bagaimana dengan alam kita sekarang ini mungkin setelahnya juga akan terus ada, akan terus ada. Baik, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ya, alam barza itu di mana saja orang itu meninggal maka ruhnya akan sampai di sana. Dan Awal alam barza adalah pada saat roh seseorang dicabut dari jasadnya. Itu sudah langsung dia menghadapi alam barza. Mulailah awal perjalanan. Seperti kalau bayi baru lahir di muka bumi, langsung, langsung apa yang dia bisa rasakan, mungkin udara yang terhidup, mungkin suara orang-orang. Mulailah awal awal, awal kehidupan dunia itu. Begitu juga pada saat orang meninggal, maka awal mulai dengan alam barza. Ia kan? ya, mulai di situ mulai. Makanya ayat ini menjelaskan. Kemudian Ayat ini juga menjelaskan Bapak Ibu sekalian Itu kalau orang meninggal Sementara dia berbuat fasik Atau kafir Maka malaikat akan berbicara dengannya Jadi pada saat itu kata Nabi SAW Ruhnya mulai dicabut, ruhnya ketakutan Berantakan di tubuhnya Lalu malaikat menarik dengan keras Ruh-ruh itu, jadi malaikat punya cara Allah berikan untuk menarik ruh tersebut Jin Manusia, hewan Semua sama itu kan, Itu akan melalui proses ditarik ruh, ditugaskan para malaikat. Ya, mereka menarik, jadi bukan cuma jasad ruhnya para manusia, tapi jin juga begitu. Jin pun itu akan dicabut ruhnya. Jin pun itu terdiri dari ruh dan juga ada jasad, tapi jasad ini sifatnya Allahu Alam, bagaimana? Itu kan Intinya manusia tidak bisa melihatnya, tapi jin pun akan mati, dicabut ruhnya oleh para malaikat. Nah kalau mereka pada saat itu ruhnya berantakan di tubuhnya, ketakutan tidak mau, maka malaikat ini akan berkata, keluarlah kalian, gitu kan? dipaksa oleh para malaikat, dan rasakanlah panasnya api neraka, sebagian ulama mengatakan, malaikat ya memiliki api, yang memang api itu dibawa dari api neraka, yang membakar, memanaskan ruh itu, supaya ruh itu keluar, seperti dikatakan dalam ayat ini, ya, dikatakan dihantam wajah dan bokong mereka, dihantam wajah, dan dikatakan rasakanlah panasnya api neraka jadi di sini wajah mereka dipanasi dengan api dan bokong mereka dipanasi dengan api sebagian juga ulama merincikan dari ayat ini bahwasannya seseorang itu paling tersiksa kalau yang dia rasakan itu panas di bagian wajah dan bokongnya jadi, kan? jadi orang itu kalau demam masih badannya itu masih lebih ringan tapi kalau sudah wajahnya yang panas itu sulit jadi kan itu agak sulit Ini bagian wajah ini bagian yang sangat pekah dan di sini berkumpul mayoritas anggota tubuh ya dalam satu wajah ini ada ada hidung ada telinga ada mata ada mulut ada lidah ini pekah sekali ya, ada otak ini semua di bagian kepala nih dibandingkan dengan bagian badan yang lain jadi memang tempat ini yang akan diberikan panasnya api neraka oleh para malaikat dengan bokongnya dengan bokongnya gitu kan nah ayat ini juga Sebagian ulama menuntunkan Kalau mau dibacakan kepada orang-orang yang sedang Kesurupan setan Jadi kalau kena surupan lagu diruqyah Kemudian memang syaitannya keras kepala Enggak mau keluar Kalau dia sesama jenis bisa dipegang wajahnya Kemudian dibacakan ayat ini nah, Ini akan akan dengan sendirinya Dia akan merasakan panasnya api Dengan izin Allah bagaimana Allah, Allah Bisa membakar si setan tadi Nah ini juga menjelaskan Ayat ini menjelaskan masalah itu Kemudian Diangkat oleh beliau dalil yang kedua adalah Surah Lan'am Ayat 93 sampai 94 Ini sama prosesi ya Ruh dulu ya Ruh keluar Ini awal alam barzah A'udzubillahimina syaitan al-rajim Walau tara idil Fi gamaratil mauti wal malaiqatu Basitu aidihim Akhriju anfusakum Al-yawmatu jizawna azabal huni Bima kuntum takuluna Ala Allah بما كنتم تكون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءً لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratil maut Sedang para malaikat memukul dengan tangannya Sambil berkata keluarkanlah nyawamu Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya Diingatkan, tidak boleh, haram, tutup aurat, salat, tidak mau tahu ini dirasakan sekarang, dan sungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kamu, kamu kami ciptakan pada mulanya. Kalau dulu kamu bangga, kamu punya teman, kamu punya bawahan, kamu punya bodyguard, kamu punya apalah, ya kendaraan, punya rumah, punya jabatan, punya ijasa. Sekarang kalau sudah mati, nggak ada yang dibawa. Kalian akan datang kepada kami sendiri ini. Sebagaimana kami ciptakan kalian di awal mulanya Dan kamu tinggalkan di belakangmu Dunia apa yang telah kamu, kami karuniakan kepadamu Semua rumah, mobil, segala akan ditinggalkan Dan kami tiada melihat besertamu Pemberi syafaat Yang kamu anggap bahwasanya mereka itu Sekutu-sekutu Allah di antara kamu Mana orang yang dulu bilang teman kita Nanti saya yang tanggung Emang benar dia mau masuk ke liang lo, liang lahat bersama kita Gak bakalan gitu kan Itu omong kosong Gak bakal mungkin Sungguh telah terputuslah ya. Pertalian antara kamu Dan telah lenyap darimu Apa yang dahulu kamu anggap sebagai Sekutu Allah Orang-orang yang menyembah berhala, patung-patung Pohon-pohon, semua gak ada Mana? Gak ada yang ikut pada saat mati Dan ini ulama mengatakan Ayat ini adalah ayat yang paling besar Dan mulia menantang Orang-orang yang masih menyekutukan Allah Azza wa Jal masih minta-minta kepada kuburan, masih percaya pada syaitan-syaitan Semua makhluk yang menghinakan itu Ya akhirnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ayat ini jelas memberikan gambaran kepada kita tentang prosesi Allah berikan peringatan, hati-hati kalau seandainya kalian bisa lihat, saking kita tidak bisa lihat Bagaimana orang-orang zalim, orang-orang kafir pada saat menghadapi Saqaratil maut Ada sebagian ulama ya, tapi ini tidak memiliki dalil yang jelas mengatakan prosesi ruh gitu kan itu pada saat dicabut mungkin ya kita yang masih hidup ini melihat prosesnya sangat cepat tapi bisa saja kata para ulama antara ruh dengan malaikat ini punya perhitungan waktu sendiri pada saat itu karena memang Allah Azza wa Jalla dalam ayat-ayat seperti ini menjelaskan mereka merasakan sakit kan ya. pasti beda sakit yang seketika saja misalnya sambutan pedang selesai dengan yang diiris-iris kan beda. Pasti beda rasanya. Maka kemungkinan besar ruh-ruh ini memang melalui prosesi tertentu yang Allah inginkan para saat dikeluarkan dengan dimensi waktu yang berbeda. Kita enggak tahu, gitu kan? Karena kita akan temukan nanti banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kalau orang beriman meninggal dunia, gitu kan? Maka akan datang kepadanya malaikat dua di kiri kanannya malaikat rahma, malaikat maut di ubun-ubungnya akan bicara. Hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan Tuhanmu ya kan? Kemudian ada hadis lain yang juga berbunyi Pada saat melincikan firman Allah Pada saat orang-orang beriman itu mati Maka akan turun Tata alaihimul alihimul malaikah, Akan turun kepada mereka banyak malaikat Yang menyampaikan kepada mereka Alla khawfun alaikum wala antum tahzanun Kalian gak usah takut, kalian gak usah sedih kata sebagian ulama nanti malaikat malaikatnya akan menyampaikan kamu akan masuk surga ini loh amal soleh yang kau kerjakan ini loh sholat yang diterima ini loh jadi itu proses pada saat dicabut ruh tuh jadi kan jadi kita lihat panjang kan ceritanya ini nah bagaimana bisa manusia melihat seketika Allah walem itu jadi seperti ada dimensi ada dimensi waktu sendiri yang kita tidak tahu Allah walem jadi kan jadi jangan orang juga di sini menganggap remeh oh gampang ruhnya dicabut selesai Enggak seperti itu walaupun tiba-tiba tergeletak ya di situ ada kata ulama sebagian ulama ya ada perputaran ada dimensi waktu yang kita tidak tahu Allah alam semoga Allah selamatkan kita dari hal-hal seperti ini yang menakutkan ya mudah-mudahan kita bisa selamat tapi seperti itulah ya tangkapan para ulama juga ada hadis Bukhari yang Nabi saw berkata kepada para sahabat siapa yang rindu bertemu dengan Allah Allah kan rindu bertemu dengannya siapa yang benci bertemu dengan Allah Allah kan benci bertemu dengannya Lalu kata, kata, kata Aisyah r.a. semua kita jadi tiba-tiba jadi ketakutan dengan sabda Nabi saw. ini. Artinya siapa yang tidak takut mati, gitu kan? Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah. Apakah seseorang diantara kami kalau takut menghadapi kematian berarti dia benci bertemu dengan Allah? Kata Nabi saw. bukan begitu, Hai Aisyah. Tapi seseorang diantara kalian kalau meninggal dan memiliki banyak amal soleh, gitu kan? maka akan berdatangan padanya malaikat menyampaikan ini loh ibadah kamu ini sholat kamu ini pada saat kau taubat ini pada saat kau bakti dengan orang tua ini pada saat kau haji umrah, ini pada saat kau berusaha semua ini diterima sama Allah nanti dengan ini kau akan masuk di sini diperlihatkan surganya gitu kan Fokus ya di, itu pada saat itu proses itu jadi malaikat ini turun menyampaikan berita itu pada saat prosesi pencabutan ruh itu bahkan sebagian ulama mengatakan malaikat malaikat ini cuma hitungan Beberapa saat saja sebelum malaikat mut mencabut ruh itu disampaikan sehingga memudahkan orang-orang beriman itu ridho rela ruhnya dicabut, gitu kan? Karena tahu apa yang dia bisa dapatkan di sana. Jadi Nabi saw mengatakan akan datang malaikat banyak lalu berkata kepada. Ya ke ke kepada ruh ini inilah yang kau kerjakan inilah yang kau kerjakan kau akan dapat ini dengan itu semua solat puasa zakat apa saja ibadah-ibadah lalu dia bilang ini dosa-dosa sudah -dosa yang kau pernah lakukan lalu Allah sudah maafkan karena kau taubat dengan itu kau tidak jadi masuk neraka maka dilihatkan neraka itu spintas gitukan dia punya gambaran maka pada saat itulah kata Nabi saw ruh ini berharap segera ketemu dengan Allah karena dia tahu apa yang dijanjikan Nah ini yang dimaksud dengan sabda Nabi tadi nabi bilang Ini yang saya masukkan dengan sabda saya Siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah Maka Allah rindu bertemu dengannya Karena pada saat dia lihat semua fasilitas yang dikasih itu Dia rindu ingin cepat ke surga Maka Allah pun rindu ingin bertemu dengannya Sebaliknya kalau orang itu fasik atau orang kafir Banyak dosanya kata Nabi SAW Malaikat malaikat akan turun padanya dan memperlihatkan Ini loh zina kamu Ini lo bohong kamu Ini lo riba kamu Ini lo ini Diperlihatkan semua dosa-dosanya ini banyaknya, sekian banyak ini gitu kan? Ini amal soleh kamu Enggak berimbang dengan ini, enggak bisa Kamu pasti akan masuk neraka, diperlihatkan neraka itu Kalau kau dulu berbuat ini surga gitu kan? Maka dia ketakutan Maka kata Nabi SAW Dia pun benci bertemu dengan Allah Allah jadi benci bertemu dengannya Ini dimaksud Nah yang saya ingin titip beratkan adalah Ini terjadi prosesi pada saat tadi Bisa jelang beberapa saat sebelum ruh dicabut Atau malah pada saat ruh sedang dicabut hanya itu dua pendapat ulama, Enggak ada lagi yang lain. Jadi ini malaikat turun menyampaikan berita ini bukan pada saat ruh sudah keluar ya, sebelum beberapa saat dicabut ruh saat-saat sakarat itu, atau pada saat memang prosesi penjabutan ruh. Jadi kan, jadi pada saat itulah yang terjadi ini. Berarti memang ada dimensi waktu di sana. Kita tidak tahu, mungkin di mata kita cuma sebentar. Allah mualam kita nggak tahu. Ini sedikit yang bisa kita ambil juga dari ayat tadi yang disebutkan. Kemudian surah At-Taubah ayat 101, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sanu'adzibuhum sanu marrataini tsumma yuradduna ila adzabil adza azim. Nanti mereka akan kami siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Tentu ini berbicara tentang orang-orang kafir ya yang terbunuh Ya Di medan perang pada saat perang dengan Nabi SAW Jadi mereka disiksa oleh Allah SWT di medan perang ini Ada yang kena bacotan, ada yang kena tusukan, ada yang kena anak panah Kan mereka sakit Nah itu berarti azab dari Allah Kemudian azab yang kedua adalah azab dikubur Mereka akan azab ini yang dikatakan azab dua kali Kemudian kami akan kembalikan mereka kepada azab yang besar nanti Maksudnya neraka Jadi kan Itu yang dimaksud dengan ayat ini Tentu ayat-ayat yang tadi saya bacakan Bapak Ibu sekalian Perlu dijadikan sebagai pegangan dan patokan setiap hari ya Sekali lagi yang sering saya ulangi Jangan pernah jadikan dunia sebagai target Fasilitas boleh dipakai Tapi gak usang gerutu Gak usah merasa susah Kalau kehilangan, udah biasa aja Urusan dunia, dunia sebentar Udah gak apa-apa Apapun itu, apapun Sampai para ulama salaf ada yang diamputasi kakinya Ada yang meninggal anaknya Ada yang kehilangan hartanya semua itu kan ada yang diusir dari Mekah kemarin, semua muhajirin, gitu kan? Sampai hijrah ke Madinah dengan baju di badan. Bayangkan harta kita diambil dipaksa. Kita sudah punya rumah, sudah punya usaha, istri anaknya semua diambil oleh orang Quraisy. Itu kan dipaksa. Hanya dia berangkat dengan baju di badannya saja. Itu kan itu luar biasa gitu kan. Tapi mereka tidak jadikan itu sebagai sesuatu yang berat ya sudahlah dunia. Allah gantikan. Ya, jadi jangan sampai karena hanya kehilangan urusan dunia lalu kemudian kita seperti kehilangan segalanya. Saya kasih contoh yang lalu kan ada orang subhanallah nggak dapat makanan tertentu saja sudah luar biasa, sudah seperti kehilangan seluruh badannya, seluruh hidupnya habis misalnya di sebuah restoran ya sudahlah, udah makan yang lain nggak ada masalah. Mudahkan, nggak jadi beli baju tertentu ya sudahlah beli yang lain saja, mudahin hidup yang nggak perlu rewel karena dunia sebentar. Dan dunia ini memang melalui proses Sehari kita dapat, sehari enggak Sehari kita sehat, sehari kita sakit Memang begitu, kalau mau yang nyaman Memang akhirat Akhirat enggak ada prosesnya Artinya dari prosesnya gini Lagi pengen makan, tiba-tiba ada ya. Sampai dalam sebuah hadis yang suhi Dikatakan nanti ahli surga akan lihat Seekor burung terbang di atas surga Sengaja Allah lewatkan di depan dia Lalu dia bilang, berapa seberapa enaknya ya Daging daging burung ini kalau dibakar, tiba-tiba kan, langsung terhidang depannya, nggak pakai diproses sembeli, nggak pakai proses dibakar dulu sudah langsung selesai. dalam hadis bukhari yang ini dikatakan ada akan dadah ahli surga nanti berkata, ya Allah saya ingin bercocok tanam, kata Allah subhanahuwataala kan kau sudah punya semua, pohonnya sudah ada buahnya, buah surga itu dipetik keluar, buah petik tidak tidak tunggu musim satu tahun, petik keluar lagi langsung tidak pernah habis, gitu kan kata dia, saya ingin bercocok tanam ya Allah, karena dulu saya bercocok tanam maka kata Nabi SAW, Allah berikan kepadanya biji, yang dia tancapkan tanamkan ke dalam tanah surga, tiba-tiba tumbuh menjadi pohon besar, sampai berbuah seperti yang dia mau, Proses sepertinya pada saat itu seketika, gak nunggu nanti 3 tahun, 5 tahun, ini berapa lama lagi pohon mangga, saya berbuah gak ada jadi bapak ibu yang hobi mangga nanti tinggal bilang, ya Allah saya mau mangga <laughs> langsung ada harum manis, langsung ada Semuanya gitu kan apa saja Jadi surga agak berbeda memang Kehidupan yang abadi, gak ada masa tua, gak ada masa muda ada lebih sehari, gak kurang sehari Gak ada capek, gak ada letih, gak ada gangguan orang Ya saatnya di dunia ini melalui prosesnya Kita kalau faham bahwasanya di akhir itu akan ada seperti itu Akan seperti itu, dunia ini akan kita lalui memang Nyaman-nyaman saja Oh ini memang harus melalui cobaan Dunia memang darul ibtila Tempatnya orang itu diuji Belajar, kan gitu membersihkan dosanya mendirikan derajatnya di akhirat baru kita nikmatin masalah-masalah seperti itu. Jadi jangan sampai kita menjadikan apapun yang kita sudah milikin seperti sesuatu yang luar biasa. Coba belajar, belajar pada saat ada sesuatu yang kita sukai sekali, gitu kan? Bisa kita infakkan coba. Sesuatu yang malah kita senangin sekali, coba kasih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Latih jiwa ini supaya tidak mencintai sebuah benda berlebihan, gitu kan? Bukan tidak boleh memilikin ya. Kalau kita sudah merasa bahwasanya takut kehilangan, itu berbahaya sekali Benda-benda duniawi ya Yang itu sebenarnya tidak ada masalah Kalau hilang pun, kalau pecah pun gitu kan. Mungkin ada orang beli sebuah perhiasan keramik atau misalnya kristal pecah Nangis seminggu gitu kan. Ngapain nangis seminggu? Untuk apa? Susah Jadi kita menangis tidak kembali, kalau kembali kristalnya semua bersatu tidak apa-apa Ini tidak kembali, tidak kan. ada lagi semua yang sudah pernah kita keluarkan dari badan kita tidak bisa ditarik kembali Bahkan kalau mau dikembalikan kita tidak mau Apa yang mesti disedihkan gitu kan? Yang masuk juga sifatnya kalau tidak segera dimasukkan bisa rusak Makanan dan minuman Kalau juga selesai di badan tidak dibutuhkan tidak segera dikeluarkan jadi penyakit Kalau sudah dibuang pun kita gak berharap kembali ke kita Ada yang mau makan kotorannya lagi Itulah dunia perumpamaan dunia Ya kata para ulama seseorang muslim dan mu'min ya Mu'min dan mu'minah semestinya menjadikan dunia ini Mohon maaf ini bahasa mereka ya Seperti tempat buang air besar dan buang air kecil Seperti WC Tempat dia datang nyelesaikan hajatnya tinggalin Sehingga nilainya WC itu hanya pada saat kita butuhkan Mau keluar nih dari rumah Emang butuh perlu sesuatu Jangan buang-buang waktu di jalan Tidak ada gunanya habisin waktu ada orang subhanallah Ramadhan dari pagi sampai buka puasa di mall. Enggak beli enggak apa, habisin waktu ngapain? Kan di rumah bisa adem. Saya tanya sambil jalan di mall bisa baca Quran. Bisa zikir. Malah berbahaya matanya lihat sana sini, telinganya dengar yang haram. Kadang-kadang akhirnya memaksakan diri nunggu, "Waduh masih lama nih buka puasa." Ngapain? Untuk apa? Cari aktivitas yang positif gitu kan? Buat kek buka puasa, kasih masjid dikat rumah Baca kek target 5 lembar 5 juz sehari, 3 juz sehari Sehingga bisa berapa kali khatam gitu kan. Banyak sekali zikir bisa dibaca Hadir di majelis ilmu, dengarkan ceramah enggak ada waktu bagi orang beriman Tidak ada waktu untuk buang-buang waktu yang tidak ada Bermanfaat, tidak ada manfaatnya enggak ada sama sekali manfaatnya Ada orang subhanallah kling, lihat tas Mutar 2 jam Ngapain Hanya untuk ditaruh di tangannya ibu-ibu begini saja Selesai Oh tulisannya merek ini, hanya untuk digantung Apa ini? Tidak perlu, artinya Boleh dipakai ya, tapi Jangan sampai, oh uh, seperti sudah luar biasa Akhirnya membuat dia sombong Membuat dia begini, memaksakan Diri akhirnya, bertengkar sama suaminya Hanya karena minta tas itu harus dibelikan Temannya, temannya teman-temannya semua beli Jadi masalah hmm. Saya tidak maksud ya Ibu Imas. Bapak yang ketawa <laughs> Tidak sebab tadi tiba-tiba nyeletuk gitu ya Yang jelas Saya maksudnya gini Bapak Ibu sekalian Yang dimaksudkan adalah Jangan jadikan dunia sebagai target Contohnya begini orang yang jadikan target itu Dapat gak dapat gak apa-apa bagi dia Bukan beban Ada orang tadi saya kasih contoh hal-hal kecil Gara-gara makanan, gara-gara minuman Tidak butuh, marah sama orang Ngapain marah Goreng, pembantunya goreng, gosong Marah, ngapain marah apa kalau kita marah gosongnya kembali jadi bagus dari awal Enggak ada, dunia itu sifatnya begitu ya Apa yang kita mau konsumsi tidak segera maka rusak Kalau pakaian ketinggalan model <laughs> Kalau mobil ketinggalan tahun dan seterusnya gitu kan Dan kalau kita makan juga yang tidak dibutuhin harus dikeluarin Kalau tidak jadi penyakit di dalam badan Yang tadi kita setengah mati pergi jauh-jauh Ke Bandung dari Jakarta, maaf <laughs> Dari Jakarta-Bandung ada orang cuma untuk cari restoran saja <laughs> Bukan tidak boleh ya Tapi kalau sampai sana enggak ada ya sudah lah Cari restoran yang lain di sebelahnya gitu. Sesuatu yang biasa, ringanin Jangan sampai menyesal-nyesal gitu ini Tidak perlu Pakaian tidak jadi dibeli, mobil tidak jadi diganti Biasa saja Bapak Ibu sekalian Karena tidak ada yang masuk ke liang lahat Tidak ada Kita lahir, telanjang, dibungkus dengan hatu serimut oleh suster Juga mati sama Dibuka semua bajunya Oleh orang yang mandikan Pakai kain kafan dua tiga lembar Masukin ke kuburan, selesai Jadi jangan sampai jadi beban Coba sesekali gini pas kita lagi pakai baju baru ada orang bilang oh bajunya bagus ya Buka bungkusin kasih ini dari saya Misal padahal kita suka tuh Ini tujuannya untuk melatih diri ya Bisa nggak kita menginfakkan sesuatu yang paling kita senangin Gitu kan? Abu Bakar r. anhu itu salah satu ciri beliau yang sangat mulia Beliau itu kalau bawa sesuatu nih bawa duit bawa emas apa saja di tangannya Ada fakir miskin minta dia langsung kasih apapun dia lagi senang tapi dia sengaja kasih dia kasih semua jadi dia mengalahkan dirinya sendiri dia mengalahkan dirinya sendiri ada juga bab-bab khusus itu namanya bab muhasabah itu banyak kalau kisah-kisah orang sholat dulu itu pada saat mereka melakukan satu perbuatan salah misalnya kakinya melangkah ke perbuatan tempat yang salah itu dia menghukum kakinya dicambuk kakinya sendiri kadang-kadang begitu kan gitu. ada yang tidak bangun sholat malam gitu kan? Maka dihukum sama dia dirinya sendiri Maksudnya dia hukum bukan dia merusak badannya Tapi dia hukum dirinya Kalau begitu kau pada pagi ini tidak dapat sarapan Diri sendiri dia muhasabah. Sampai kok sholat malam nanti malam Atau apa sesuatu dia paling senang hari itu Dia mau makan apa, dia mau ketemu sama siapa Enggak jadi, gara-gara kamu tadi malam tidak sholat Jadi dia berbicara dengan dirinya sendiri Sehingga dia ngontrol dirinya itu Dikontrol sama dia Bukan dia yang dikuasain tapi dia yang menguasain Dia yang mengontrol jadi seperti itulah itu termasuk dalam bab muhasabah. Ya semua ini tujuannya agar jangan sampai dunia menjadi berlebihan buat kita. Gitu kan? Kausalah itu. Ada orang subhanallah jalan, tidak sengaja ada orang tabrak dia. Ngamuk-ngamuk marah. Boleh silah kan Anda marah tapi kira-kira dengan ngamuk kembali ke empoknya mobil itu rusaknya sudah enggak bisa. Kita luruskan ini sudah terjadi. Gimana kira-kira jalan keluarnya? Oh ke bengkel ini sudah selesai. Urusan sudah selesai. Ini gak pulang satu keluarganya Semua tahu tetangganya Semua tahu tadi saya tabrakan Tadi saya begini Tadi saya marahin Apa gunanya cerita orang Sudah selesaikan urusannya Udah Orang mu'min itu selesai satu urusan Pindah ke urusan lain Udah ini selesai Udah ini urusannya Udah selesai Gitu kan Selalu yang bermanfaat Yang bermanfaat Yang bermanfaat Apalagi Tidak stack di satu tempat Dan satu kegiatan Yang sebenarnya Sudah selesai itu urusannya Ada orang berbuat salah sama kita Sudah minta maaf Udah baik Udah Gak usah diingat-ingatin lagi Dulu kamu ingat tak kamu pernah buat begini Nggak ya usah, nggak ada gunanya, apa gunanya? Orang sudah selesai kok Orang yang seperti ini susah karena selalu dia stack di tempatnya Atau malah dia kembali ke masa lalu yang tidak ada gunanya Seseorang itu harus berpikir apa ke depannya nih Selama saya belum meninggal Selalu apalagi yang saya saya dapatkan yang baru Kalau ada contoh begini Ada orang buka usaha Usaha ini, ya sudahlah, ini aja Begini aja tiap hari Beda dengan orang Bagaimana ya saya mau buka cabang ya Saya mau buat ini saya kan berkembang Beda dengan orang yang tadi begitu Kalau tiap hari dia pikir Ya sudah begini aja deh, sampai saya mati Gak ada uh, upaya untuk lebih baik Misal tadinya gak pernah baca Quran ini Saya mau baca Quran 2-3 ah, lembar sehari Tingkatkan besok apalagi Tingkatkan rusak sampai kita meninggal Meningkat terus itu ya Pahalanya bukan begitu-begitu terus Karena kalau kita stake satu tempat Kata para ulama itu sangat mudah Syaitan untuk membuat kita jatuh Misal orang Selalu kalau sholat subuh itu setengah enam misalnya dia enggak berusaha memperbaiki mundur ke waktu azan saya mau coba maka setan akan berusaha supaya dia bertahan di situ dan itu lebih mudah bagi setan untuk membuat dia sampai jam tujuh baru sholat jam delapan baru sholat dibandingkan dia kembali ke waktu subuh azan tadi lebih mudah bagi setan menggiling dia gitu kan lebih berat bagi dia untuk kembali ke sholat subuh yang tepat waktu makanya dia harus bermuhasabah di sini dia tidak boleh tinggal di satu tempat setan itu proaktif terus Terus dia non stop, nah kita gak boleh lalai Bagaimana kalau musuh kita terus bekerja dan kita diam Gak mungkin Orang sudah pakai pesawat tempur Kita masih belum pikirin itu Kita masih membuat senapan-senapan dari kayu misal, Gak bakal bisa, orang sudah sampai di mana nih Sekali buang bom seluruh Indonesia bisa habis Kita masih sibuk dengan kisah tentang senapan kayu Gak bisa, harus mengikuti perkembangan Seperti itulah Kemudian Allah SWT menjelaskan di sini dalam surah Ghafir ayat 46 Beliau angkat dalil yang keempat Dari Al-Quran A'udzubillahiminasyaitonarajim An-naru yu'raduna alaiha wuduwa wa'asyiyah Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'awna ashaddal'adab Kata ulama ini termasuk dalil yang jelas adanya siksa kubur Tentang fir'aun dan keluarganya meninggal dalam keadaan kafir Kata Allah Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari Selalu Ya, dihadirkan bagi mereka neraka yang mereka lihat tempat siksaannya itu dan pada hari terjadinya kiamat nanti dikatakan kepada para malaikat masukkan firaun dan kaumnya yang kafir ke dalam adab yang sangat keras tentu adab akhirat lebih berat daripada adab alam barzah ya lebih berat alam barzah itu hanya e, datang kepada e, apa namanya masa dimana kita di alam barzah dan Bisa juga terjadi pada dosa-dosa yang memang mengharuskan seseorang itu disiksa Tapi kalau di neraka nanti itu akumulasi total semua Sudah masuk ke neraka semua jenis azab ya, Semua jenis azab, semua jenis pelanggaran akan ada azabnya dan ditumpukkan, digabungkan semua Maka jauh lebih berat dibandingkan dengan alam barzah Kemudian juga firman Allah S.W.T. wa taala Ibrahim ayat 27 A'udzubillahi minasyaitonirrajim yuthabbitullahu alladhina amanu bilqauli tsabit filhayati dunyaw wa filakhirah wa yudhlilullahu Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat Garis bawahi kata-kata dan di akhirat Ini kata ulama' tafsir Di dunia itu orang beriman Kalau ditanya apapun Kenapa kau berjilbab, kenapa kau sholat Kenapa kau puasa kenapa Pasti punya jawaban Itu namanya perkataan tetap Menjelaskan kenapa dia lakukan Dia akan punya Dan di akhirat maksudnya adalah di alam barzah kata ulama. Di alam barzah nanti pada saat malaikat Tanya siapa Tuhanmu, siapa Nabiimu, apa kitabmu Dia akan jawab Itulah yang dimaksud dengan Allah meneguhkan iman ya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh artinya bisa menjawab gitu kan Di dalam kehidupan dunia setiap orang tanya di dunia dan di akhirat maksudnya di awal-awal alam akhirat adalah alam barzakh dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang dia kehendaki Kalau orang berbuat dosa umumnya kalau ditanya dia pasti berbuat dosa yang lain bohong lagi Kamu habis zina ya enggak kamu habis ini ya enggak dia dia tidak bisa dia tidak punya ucapan yang teguh Gak ada orang buat dosa iya saya lakukan memang saya begini jarang sekali itu mungkin dikatakan tidak ada maka Allah semata lah akan menetapkan di lisan orang-orang yang beriman Allah waalaikum kewenian yang kedua informasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hal itu seperti dalam sabdanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qar'a qar'ani 'alihim ataahu malakan fayuq fayuqidanihi fayaqulani lahu ma kuntataqulu fi hadha ar-rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam فأما المؤمنون فيقولوا اشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا من الجنه فيراهما جميعا وأما المنافق أو الكافر فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت Wydurabu bimutarqa min hadid darba, fyciuh ciyha yismauha mayalihi gairat sakalain. Sesungguhnya seorang manusia Apabila telah diletakkan di dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh para pengantarnya, dimasukkan ke dalam tempat yang dianggap kuburannya, seperti misalnya ada orang yang pada saat jasadnya dimasukkan ke dalam sebuah kolam, misal. Maka itu menjadi kuburannya, tadi saya sudah jelaskan ya Atau ke dalam tanah, itunya seperti itu, lalu ditinggalkanlah Bisa saja jasadnya itu utuh, mungkin dibalsemin, mungkin di apa mungkin Tapi tetap ruhnya hidup di alam barzah Sesungguhnya ia mendengar bunyi gesekan sandal mereka Lalu ia didatangi oleh dua malaikat, kemudian dua malaikat itu mendudukkannya dan berkata kepadanya Bagaimana menurut, menurut keyakinanmu tentang laki-laki itu? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang, seorang mukmin akan menjawab, aku bersaksi bahasanya dia adalah hamba dan utusan Allah. Kata ulama ini hanya akan dijawab oleh orang-orang yang beriman. Sebagaimana tadi Al Quran ayat Surah Ibrahim ayat 27 sebelumnya ya menjelaskan masalah itu. Jadi hanya orang beriman yang bisa jawab bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Lalu dikatakan kepada mayat tersebut Lihatlah tempat dudukmu dari neraka Telah diganti oleh Allah Dengan tempat duduk di, dari surga Maksudnya tempat tinggal ya Jadi kita ini sekarang Sekarang ini kita yang masih hidup Punya tempat di surga dan punya tempat di neraka Walaupun orang kafir Juga sama Nanti menentukan pada saat dia meninggal Kalau dia meninggal dalam kondisi dia beriman Memang layak masuk surga Maka dilihatkan ini tempat kau di neraka Tapi sekarang Allah ganti ini gak dipakai lagi Dikasih kepada orang-orang kafir Ini tempat kau di surga Kalau dia orang kafir Punya tempat di surga Sampai dia meninggal Nanti kalau dia meninggal Allah perlihatkan pada dia melalui malaikat Ini tempat kau di surga Kalau kau dulu beriman ini Tapi karena kau meninggal kafir Makanya dikasih kepada orang beriman Ini tempat kau di neraka Kalau dia orang fasik Maksiat Muslim masyid, Harus masuk neraka dulu Maka tempat di neraka dia pakai Sampai selesai azabnya Baru kemudian dia masuk ke dalam istananya di surga jadi seperti itu. Dikatakan di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu dia berkata, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba dan utusan Allah. Lalu dikatakan kepada mayat tersebut, lihatlah tempat dudukmu Musa, ya tempat tinggalmu di neraka telah diganti oleh Allah dengan tempat duduk atau tempat tinggal di surga. Datu dari surga. Si mayat itu pun melihat kedua tempat tempat tinggal tempat duduk tersebut. Adapun terhadap orang munafik atau orang kafir. Maka kedua malaikat itu akan bertanya kepadanya Bagaimana menurut keyakinanmu tentang laki-laki itu Maka ia akan menjawab Aku tidak tahu Aku mengikuti apa yang diyakini Banyak orang Lalu dikatakan kepadanya Kamu tidak tahu Dan juga tidak mengikutinya Sambil dipukul satu kali dengan palu Yang terbuat dari besi Sehingga ia berteriak keras Yang dapat didengar oleh semua makhluk Kecuali jin dan manusia Ini dalam hadis Bukhari Gitu kan ya sampai dikatakan di dalam hadis adalah hadis yang lain riwayatnya dikatakan maka malaikat menghantamnya dengan sebuah besi yang besi tersebut ya kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membaliknya mereka tidak akan mampu lalu dihantamkan kepada mayitin dan dia teriak teriakan yang semua makhluk Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia dan kalau jin dan manusia mendengarkan cambukan tersebut mereka akan meninggal seketika jadi saking kerasnya gitu Hadith yang lain riwayat Bukhari juga diangkat oleh beliau. Sabda Nabi saw. "Izah mata hadukum urinda alaihi makaduhu bilqadati walashi. In kana min ahli al-nar, fahmin ahli al-nar. Fayuqalulahu hada makadukah hatta yabathak Allahu ila yom al-kiamah. Apabila salah seorang dari kalian atau dari kamu meninggal, maka ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya tempat duduk di waktu pagi dan petang. Jika orang itu termasuk penghuni neraka, maka tempat duduknya atau tempat tinggalnya dari dari penghuni neraka. Ya, dilihatkan dari neraka Lalu dikatakan kepadanya Inilah tempat dudukmu Sampai Allah membangkitkanmu Nanti sampai hari kiamat Artinya akan disiksa ya Dengan siksaan tadi itu ya, Siksaan yang dia akan rasakan Bagian daripada ambil neraka Tapi dengan hikmah Allah ya Kita tidak tahu bagaimana prosesi itu Ucapan beliau juga Nabi SAW pada saat berdoa ya Ini sebelum salam Dalam hadis Bukhari Allah ma inni awdubika min azabil qabri Wa min azabil nari Wa min fitnatil mahya wal mamati Wa min fitnatil masihi dajjal Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari adab kubur, dari adab neraka, dari cobaan fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah al masih Dajjal. Sudah pernah kita jelaskan hadis ini ya. Tapi yang jelas di sini ada kalimat dan da'ukan da' kami dari adab kubur. Adab kubur kita minta dijauhkan darinya. Ya, semoga Allah menjaga ya. Sabdanya juga pada saat melewati dua kuburan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Innahu ma yu'adzabani wa ma yu'adzabani min, min kabir. Qa, ثم قال بل أما أما أحدهما فكان يصعب النميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بولي. Sesungguhnya keduanya sedang disiksa dan mereka tidak disiksa karena perkataan atau perkara besar. Maksudnya yang dianggap besar oleh manusia, Padahal sebenarnya itu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau bersabda bahkan mereka disiksa karena dosa besar, ya, besar sebenarnya, tapi mereka anggap remeh. Adapun salah satu dari keduanya maka ketika di dunia ini suka mengadu domba sedangkan yang lain karena ketika di dunia tidak menjaga dirinya dari air seninya musuh tidak cebok yang bersih ya, pada saat kencing dan buang air besar ya. ini berarti menjadi penyebab ada kubur jadi tidak cebok itu dosa besar gitu kan seperti itulah gambarannya makanya harus hati-hati percikan percikannya itu harus lebih rapi tapi jangan juga was-was ya ada orang juga terbawa terlalu berlebihan. Yang ketiga berimannya jutaan ulama Orang-orang salih dan orang-orang mukmin Dari umat Nabi Muhammad SAW Dan umat-umat yang lain karena eh, Kepada adanya azab kubur dan kenikmatannya Serta segala apa yang diriwayatkan Berkenaan dengannya Ini adalah dalil-dalil Nakli Sebentar Biar itu sebentar Baik kita masuk ke dalil-dalil akli. Pagi dan petang jadi dari pagi sampai malam terus diperlihatkan. Sebagian ulama musyairi diperlihatkan ini sepanjang itulah dia disiksa. Disiksa terus di kuburan. Jadi pendapat pertama yang paling kuat adalah di Setiap pagi, maksudnya pagi ini sampai habis, menjelang petang, petang lagi dilanjutin sampai besok pagi lagi begitu terus, nonstop. Ada pendapat lain yang mengatakan disiksa terus nonstop, tapi diperlihatkan tempatnya di neraka sambil disiksa nih lo, neraka tempat kamu setiap pagi dilihatin. Ini nanti akan nyusul kamu nih, ini sekarang cuma kecil, nanti di sana akan disiksa lebih berat di pagi dan petang hari. Dua-duanya pendapat ini. Tapi Allah lawan pendapat yang pertama itu yang lebih kuat. Bukan, ya, jadi nanti kalau kamu masuk neraka, ini loh tempat kamu. Kan itu yang yang yang yang tahu yang butuh timbangan itu adalah orang beriman saja kan? Tapi kalau orang kafir, orang munafik udah enggak ada urusan sama timbangan amalnya. Orang kafir itu enggak pakai ditimbang amalnya lagi tuh. Artinya sudah jelas dia tahu dengan kondisi dia kafir, semua amal salehnya tidak akan bermanfaat. Kan gitu. Iya. Baik, dalil akli Secara akal Yang pertama keimanan seseorang kepada Allah Kepada para malaikat dan kepada hari kemudian atau kiamat Mempunyai konsekuensi iman Karena adanya azab dan kenikmatan kubur Serta segala yang berkenaan dengannya Sebab semua masalah itu termasuk masalah ghaib Maka barang siapa yang beriman kepada sebagiannya Maka secara akal sehat ia wajib dan harus beriman kepada sebagian yang lainnya jadi tidak bisa orang beriman sebagian dan sebagian ditinggalkan. Kalau dia bisa beriman kepada Allah ada, dia bisa beriman kepada malaikat-malaikat, kepada apa? kitab-kitab, rasul-rasul, secara otomatis berarti juga dia akan beriman kepada azab dan nikmat kubur. Ini secara akal. Tentu dia beriman kepada yang gaib ada berarti juga ini ada gaib bukan mustahil gitu. Ini secara akal. Yang kedua masalah adab kubur atau kenikmatannya atau apa saja yang terjadi di dalamnya seperti pertanyaan kedua malaikat bukan hal yang dinafikan oleh akal Atau dianggap tidak mungkin bahkan sebaliknya akal sehat pasti membenarkannya dan memberikan kesaksian akan kebenarannya Sebagaimana ada prosesi pencabutan ruh, sebagaimana pekah ya kalau kita pekah sekali kayak saya bilang Pendamping kita dari malaikat yang dikenal dengan hafadha, hafadha itu yang menjaga manusia ya jadi kita kalau niat, mau bangun sholat malam, ah nanti kita terbangun Ada bisikan dalam hati untuk sholat, eh sahajud tuh gitu, gitu. Itu semua bisikan dari malaikat, itu kita bisa rasakan kok gitu kan. Cuma memang belum kelihatan saja Kalau sudah masuk di alam barzah dan alam akhirat, kita akan melihat semua ya, Itu akan kelihatan semua malaikat, akan kelihatan tempat-tempat, tapi masih terbatas Kalau di akhirat itu semua manusia, jin, makhluk ini semua digiring oleh malaikat yang jumlahnya sekian miliar Kelihatan semua nanti di mahsyar Itu lain lagi Itu semua akan terlihat dengan sendirinya Jadi beriman tentang adanya Allah Itu tidak menafikan Dan hari kiamat Adanya tadi pekahnya Adanya malaikat di sekitar kita Itu tidak menafikan Akal saya tidak menafikan Dengan adanya soal atau pertanyaan malaikat di kuburan Yang ketiga orang yang tidur Kadang bermimpi Tentang sesuatu yang membahagiakannya Ia merasakannya Dan menikmati pengaruhnya pada jiwa Benar kan? Kadang-kadang kita mimpi apa, makan, rekreasi ke mana Bangun terasa kaya benar gitu. Hal hal mana ia akan bersedih dan prihatin jika ia, ia terbangun Di saat sedang asyik bermimpi Sebagaimana ia juga kadang bermimpi tentang sesuatu yang ia tidak suka Dan ia merasa terganggu Di mana ketika ia terbangun ia bersyukur kepada ya, orang yang membangunkannya Berterima kasih kalau ada seseorang yang membangunkan Di saat ia sedang merasakan kenikmatan Atau merasa terganggu di dalam tidurnya Yang benar-benar sedang terjadi pada jiwanya Bahkan ia terpengaruh dengannya Padahal itu adalah Hal yang tidak dapat diketahui Dengan mata telanjang Dan tidak dapat kita saksikan Secara kasat mata Dan tidak pula ada seseorang yang mengingkarinya Maka bagaimana azab kuburan kenikmatannya Diingkari padahal ia sangat mirip dengan mimpi Iya kan ya. Mimpi kita nggak tahu, kita mimpi bawa mobil, naik pesawat jadi pilot Karena nggak ada pesawat, nggak ada apa semua Kok bisa? Pada itu kita rasain, kita lihat, saya lihat kok, benar Dan seterusnya, berarti itu memang tanda secara akal sehat tidak mungkin ya Tidak mungkin akal sehat menolak tentang kehidupan Adanya azab dan nikmat kubur Karena kehidupan di alam barzah silakan kalau ada yang mau bertanya Kalau ada ada beberapa eh, ayat-ayat Al-Quran, tapi saya sekarang tidak terlintas di ayat berapa ya yang menceritakan nanti, tapi bukan di kuburan di akhirat nanti, pada saat mereka dibangkitkan, gitu kan? Kalau mereka dibangkitkan, eh, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Mu'shiturrahim, Mamba'athana mimmarqadina mim hada. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Maksudnya di di kuburan itu ya? Jadi para sadar dibangkitkan, mereka itu seperti orang yang bangun kemudian lihat sesuatu, kelihatan. Jadi tiba-tiba kita di mahsyar, itu kan nanti dibangkitkan itu di mahsyar ya. Mahsyar ini kata para ulama adalah sebuah apa namanya? tanah yang putih, bersih, luas sekali. Itu kan semua manusia dan jin tertampung di situ. Jadi besar sekali. Enggak ada lagi apa-apa, enggak -apa, ada gunung, enggak ada laut, enggak ada semua tanah lapang. Lalu Allah SWT datang untuk menghakimi hamba-hambanya Di alam barzah itu gitu kan. Nah akan dibangkitkan Nah pada saat dibangkitkan itu kita tiba-tiba hadir Di sebuah pengadilan besar Melihat malaikat-malaikat, melihat manusia semua Dibangkitkan mengikuti nabi-nabinya kan. Dan pada saat itu orang sudah tahu Semuanya bahawa inilah, inilah kebenaran Sadar pada saat itu hmm. Ada lagi? Diasat kita kenapa? Ya pelihara itu maksudnya dirawat, dirawat. Ya, saya lupa, tapi ada ayat itu. Walatuhuliku amfusakum, jangan kalian binasakan diri kalian. Jadi sini jangan kalian rusak jasad kalian. Semua, apa saja. Enggak, kalau rokok itu lebih masuk ke masalah pengharaman hammer. Sebagian ulama juga mengambil ayat itu. Apa saja yang dikonsumsi oleh seseorang kan gini sifat ilah Tuhan itu ada lima sifat dasarnya Tuhan kan yang pertama menciptakan sudah pernah kalau kita sebutin ini menciptakan ini ini ini masalahnya pada saat ditulis tidak dimaksudin dalam hati jadi akhirnya diulangin lagi nggak ya, maksudnya harus dalam hati jadi oh iya lupa kalau sudah pernah tulis gitu jadi sifat ilahiah itu ada lima, sifat Tuhan itu harus lima ada mutlak pada Tuhan. Yang pertama menciptakan, kayak manusia yang diciptakan, alam semesta diciptakan, diadakan ya. Kemudian yang kedua difungsikan, memfungsikan ciptaannya, digerakkan, gitu kan. Jadi kalau manusia nggak di, gak difungsikan maka akan seperti patung, seperti tembok. Kemudian yang ketiga, ya, itu disiapin kebutuhan dan asopannya. Seperti hidung diciptakan kan butuh oksigen. Oksigen diciptakan sama Allah. Mata kan butuh cahaya, makanya kalau gelap kita nggak bisa ngelihat kan? Maka cahaya masuk ke dalam mata dipantulin lagi. Telinga menyerap suara, maka suara itu juga asopan, gitu kan? Apa saja lah, semuanya itu Allah sama saja jadi menyiapkan asopannya. Yang keempat ini yang saksi bahasan kita mengawasi, mengontrol. Jadi Allah juga mengawasi dan mengontrol. Jadi ini makanan boleh, ini makanan tidak boleh ya? Halal haram, itu Allah mengawasi kita seperti kasus Bapak Ibu kalau lagi demam meriang, itu ketakutan kena air dingin gitu kan. itu kan sensor, itu pengawasan dari Allah artinya kalau kena nanti berbahaya Allah kasih kan, hujan keras, gelap, kita merasa khawatir itu pengawasan dari Allah SWT tidak boleh ke situ gitu kan. itu pengawasan, jadi Allah SWT itu selain menyiapkan asupannya, mengawasi pengawasannya ini adalah Allah SWT berikan masing-masing, kita kalau cium bau busuk Tiba-tiba apa yang kita lakukan spontan bau busuk ya ditutup hidung misalnya pengawasan itu sebenarnya spontanitas ya atau kita beralih ke sebuah tempat yang tidak tercium bau itu kan gitu ada binatang lagi ngamuk di sana kita tiba-tiba mencari jalan lain supaya tidak kena itu kan pengawasan apa yang inisiatif muncul untuk melakukan itu dari mana Allah Swt yang ciptakan bersamaan dengan sebagaimana fisik kita ada ini sekaligus membantah orang yang menolak adanya Allah Swt yang pencipta ya. Kerana kita ini ada tidak mungkin tanpa pencipta Kemudian difungsikan Kita bisa bergerak segala ya, Kemudian disiapin asopan-asopan kita Ini semua ada di sekitar kita Kemudian Allah SWT awasi Nah diawasi mana makanan boleh mana tidak boleh Ada halal haram Ada juga sensor-sensor dalam tubuh kita Pada saat mau buang air besar kita tahu Oh ini mau buang air besar butuh kamar mandi Ke kamar mandi Bayangkan kalau kita tidak punya rasa Bisa buang air di pinggir jalan Dan juga kita kalau sudah selesai punya rasa Oh iya sudah selesai ini Gitu kan Kalau enggak kita akan berjam-jam di kamar mandi Allah SWT berikan makan ada rasa Oh ya lapar nih makan Begitu sudah kenyang walaupun enak depan kita Kita sudah gak bisa makan Itu namanya pengawasan dari Allah Secara otomatis sistematis gitu ya Harus kita ikutin gak bisa enggak Yang terakhir memusnahkan Allah SWT mematikan Jadi semua ini akan mati dengan sendirinya Inilah hak ilahiyah di memusnahkan jadi mematikan. Jadi ada yang bisa mematikan kecuali Allah Swt. Jadi biar juga kita bawa pisau besar menusuk perut seseorang kalau belum Allah mau dia mati tidak mati. Ada orang lagi jalan kita al alat mati. Mas sudah Allah mau dia mati pada saat itu, entikah? Ya. Ada lagi? Jadi. Kalau kembali kepada kalimat tadi, merusak itu. Kalau sampai dia merusak jasadnya, mengubah yang sebenarnya, beda merapikannya. Ada orang jerawat diangkat, lain. Giginya enggak rapi dirapiin, Enggak masalah itu. Enggak masalah. Boleh saja. Kemudian rambutnya bermasalah, kan itu. Kemudian dipakein obat atau dipotong, kalau laki-laki mungkin ada yang gundul, mungkin kena banyak ketombean, itu semua hal enggak ada masalah. Yang tidak boleh itu memang jelas alisnya begini Diubah jadi begini Nah itu yang berubah jadi yang Jelas mukanya begini Bulat diubah jadi oval Ini Tidak boleh Tidak perlu Untuk apa mancung-mancungin hidung Tidak usahlah. Pesek hidung Mancung juga ciptaan Allah itu Pasti tetap ada orang suka kok Lalu iya ada orang subhanallah Sebentar bu Jalan merangkak ada orang subhanallah pernah saya lihat cuplikannya itu Enggak punya kaki enggak punya tangan ya kan gitu tapi dia termasuk pengusaha sukses di bidang apa gitu istrinya sempurna Enggak ada masalah Allah swt memang memberikan semua fasilitas itu kan cuma di dunia nanti kalau dibagikan hari kiamat jasad baru oh lengkap kaki sama tangannya itu cuma di dunia cuma sebentar sebentar bu isini dulu bu. itu cuma jasad kan. Kenapa? Enggak boleh kan Kan tidak boleh. Jasad itu Dalam Islam begini, kenapa waktu kita jadi jenazah Dimandiin Kenapa dibersihin kotorannya Dipake wangi-wangian daun bidara Padahal sebentar lagi dimakan sama tanah Karena kita dipinjamin sama Allah jasad ini Dikembalikan juga bagus-bagus Baik-baik Orang kalau bakar itu berarti dia merusak Dia dikasih sama Allah bagus Memang terbakar itu dia lahir kan tidak, kenapa harus dibakar sekarang? Dia merusak itu namanya nggak boleh. Makanya dalam Islam dituntunkan cara yang benar. Dan tadi saya sudah bahasakan di awal pertemuan kan beda orang yang kembali kepada Allah jasadnya tetap bagus. Ini ini maksudnya sesuatu yang murni perawatan ya. Kalau ada orang yang sudah tua terus keriput itu biasa itu kan alami. Tapi ini maksudnya adalah memang orang itu merawat saja badannya. Pada saat tadi dia bohong air besar, bohong air kecil, dia bersih ceboknya, dia mandi yang bersih, kan gitu dijaga sama dia makanan yang masuk, sehingga yang masuk cuma halal, jadi memang diajeng itu beda, itu pahala sendiri itu merawat tubuh ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan yang masuk yang halal, yang minum yang masuk ini halal, yang yang apa namanya yang disentuhkan juga yang dibolehkan semua itu itu pahalanya ada menjaga supaya tidak rusak itu termasuk ya Makanya kan bunuh diri itu tidak boleh karena mereka merusak tubuh itu Pasti ada yang rusak Beda kalau lagi masuk di badan perang, jihad itu lain lagi Bab lain lagi Ya kecuali keadaan yang dibolehkan Allah takdirkan dia mati masuk ke badan perang ditusuk oleh musuh ditebak Ditebas lehernya itu lain Memang sudah itu jasadnya Ruhnya gak terbang lehernya itu Ruhnya tetap aja Ruh itu gak ada hubungannya dengan fisik yang sedang di ini tapi dia bisa merasakan selamatnya dalam jasad gitu kan? Semua Orang yang kena bom Orang yang pernah saya kasih contoh ditabrak kereta api kepalanya hancur Dimakan ikan Makan binatang buas dengan orang yang mati di ranjang sama saja Mereka rasa malaikat cabut ruhnya, hanya itu Jadi gak ada hubungannya itu antara orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur Dia bilang lagi, aduh kepala saya sakit, gak ada Malaikat cabut ruhnya Itu yang dilihat sama dia Kata Nabi SAW Kalau kalau waktu waktu ada sahabat mati Lalu beliau tutup matahnya kan Beliau mengatakan sesungguhnya pandangan jasad itu Mengikuti ruh ke arah mana nah, Makanya ditutup setelah itu Ke arah mana dibawa oleh malaikat Jasadnya menat, melihatnya sampai di situ saja Sebatas itu Ya Pada saat dia mati Tahu kan dia lihat malekat maut Tahu Kalau dia tidak tahu dirinya meninggal Ya susah ya Jadi ya dia tidak bingung dalam keadaan apa nih Jadi seperti tadi dia rasakan memang Dia rasakan kematian itu Dia tahu kalau dia sudah mati Mana lagi yang siap mati Kenapa? Tidak boleh, tidak boleh Mendonor Tidak ada hak seseorang mendonor anggota tubuhnya Tidak ada haknya, dari mana hak dia Ini mata, telinga, semua pinjaman dari Allah Lain Darah itu kan sama dengan cairan yang memang bisa diganti Sekarang kalau mata kita cabut, bisa ganti Susah kan, harus cabut matanya orang lain lagi Tapi kalau darah, ya, itu kita keluarin misalnya kita makan, minum kan ada tergantikan, ini darah itu. Enggak boleh, enggak boleh bu. Jadi itu cuman, itu cuman simbolik mengatakan itu akan berguna bagi orang lain. Terbukti di Singapura, itu dijual. Orang-orang Muslim di Singapura, saya kemarin untuk ke sana sempat disampaikan bahkan yang disayangkan majelis ulama nya Singapura mengeluarkan fatwa kalau itu boleh enggak ada dalilnya enggak boleh dalam Islam tidak boleh sama sekali bahkan kalau ada orang misalnya mati di medan perang Bu ya tangannya terputus tangannya dikubur bersama dia bukan berarti dibuang dimasukin bersama dengan dia jadi itu itu tidak boleh semestinya tapi di Singapura dikeluarkan fatwa boleh sekarang sampai saya dengarkan sendiri dari orang yang pernah kerabatnya itu tinggal di sana dan ini kebetulan memang kena Paman saya, adik ayah saya menikah ya dengan ada satu orang perempuan malaysia, tapi apa? ini orang Singapura semua, kakak-kakak ipan semua orang Singapura itu mereka sudah umum, sudah tahu kalau meninggal itu pasti di rumah sakit sudah didatangin oleh tim dari uh, pemerintahan itu di, diserahkan ke keluarganya, sudah terbungkus dengan kain kafan dan tidak dibuka lagi, udah. itu pada saat pernah dibuka ternyata ditemukan di dadanya ada bekas jahitan, di daerah matahnya banyak, hampir semua begitu dengan alasan itu diambil dan masalahnya pemerintah Singapura jual bukan dikasih cuma-cuma sama orang, bukan. Sedangkan dikasih cuma-cuma saja enggak boleh. Itu enggak boleh, Bu. Setahu saya ya, Allahu alam Ibu kalau mau tanya ustaz lain silakan. Saya temukan selama ini foto ulama enggak boleh. Karena semua ini yang terjadi di, di muka bumi ini, semua ini sebentar. Sifatnya sebentar Begini contohnya bu Coba renungi hadis ini ya Ada seorang sahabiat nabi perempuan Datang kepada nabi s.a.w. karena kena penyakit ayan Dalam hadis Bukhari Apa yang diberikan ya Rasulullah Saya kalau muncul penyakit saya ini tiba-tiba kambuh Pasti saya tidak sadarin diri dan kelihatan aurat saya Doakan agar saya disembuhkan Apa jawaban nabi Coba kira-kira apa yang nabi bilang Kalau kau bersabar Kau pasti masuk surga Nabi suruh nikmatin keadaan itu. Ya itu, bukan tidak boleh berobat ya, silakan berikhtiar. Tapi kalau kau bersabar, artinya tidak ada yang sia-sia di sini. Kalau disabarin pun, maka kau akan masuk surga. Tapi kalau kau mau, boleh saya doakan, tapi tidak ada jaminan surga. Karena ini ada jaminan surga bagi cobaan yang memang orang sabarin. Ibu kalau kena cobaan nih, ibu enggak ngeluh diam, enggak mau sampaikan sama orang diam sampai mati. Jaminan surga itu. Tapi kalau dia berobat silahkan dia berikhtiar boleh. Tapi jaminan surganya sudah hilang. Karena konsekuensi dapat surga di sini langsung itu dengan adanya cobaan yang tetap ada pada dia kan. Kalau kau bersabar, kau pasti masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kau minta saya doain saya doain sembuh. Cuma tidak ada jaminan surga. Kata perempuan itu, "Ya Rasulullah, saya mau surga. Tapi doain saya supaya kalau kambuh penyakit ini, kan gitu, saya tidak kelihatan aurat saya." Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan untuk itu pernah terjadi juga kutai bah, ya eh, bukan kutai Kata ada radikal sahabat Nabi, kata ada yang mulia, kata ada ini radikal orangnya gagah sekali. Selesai perang ini rencananya dia mau menikah. Pas lagi di kancah peperangan ada anak panah musuh datang kena mata, bola matanya jatuh bola matanya. gitu kan? langsung sahabat bilang, sini saya potong aja, kami potong aja. sudah nggak bisa nggak bisa berperang lagi karena tergantung-gantung. kata sahabat kita potong aja, dia bilang tunggu dulu, bawa saya ke Rasulullah. Bawa ke depan Nabi SAW, Nabi lihat, Nabi senyum Orang matanya mau keluar, Nabi masih senyum Gitu kan Kata Nabi SAW, ada apa kata ada Dia bilang, ya Rasulullah ya, Saya Mata saya seperti ini, kata Nabi SAW Kalau kau mau bersabar Tanpa mata Pasti masuk surga Jamin Orang lahir buta, atau tiba-tiba buta Orang tiba-tiba pincang, diamputasi Potong kakinya, apalah masalah-masalah Yang dihadapin, penyakitnya berat Dia sabarin dia terima itu sudahlah, nggak apa-apa saya jalanin. Sambil ikhtiar tentunya, karena obat ini kan fungsinya bukan menghilangkan penyakit. Saya yakin teman-teman dokter tahu itu. Obat nggak ada yang menghilangkan penyakit, membantu untuk mem menyembuhkan mungkin, gitu kan? Mengurangi gejalanya iya, gitu kan? Tapi kalau hilangkan sorotan itu tidak ada sebenarnya. Baik kalau kau bersabar, tanpa mata kau masuk surga. Tapi kalau kau mau, saya doain bisa sembuh di mata kamu, kata Nabi Sosadam. Tapi nggak ada jaminan surga. Kata ada diam sebentar lalu berpikir lalu dia bilang ya Rasulullah doain saya supaya saya masuk surga ya. tapi saya juga mau disembuhin dua-duanya lalu Nabi saw tersenyum lalu memasukkan mata kata ada ke dalam mata, bola matanya ke dalam tempat tempat kelopaknya lagi kemudian melepaskan tangan beliau setelah belus lalu matanya kembali seperti sempurna tapi kita ambil pelajaran di sini jadi Apapun yang menimpa seseorang, berapa lama sih dia akan hidup? 10 tahun, 15 tahun. Ibu-ibu dan Bapak sekalian sini umurnya berapa? Anggap kalau kita umur 50 tahun, 60 tahun. Ingat 50 tahun ke belakang deh. Seperti 50 tahun kah kalimat tahun yang kita bayangkan lama? Seperti baru kemarin. Seperti baru kemarin. Kita ketemu dengan teman SD langsung nostalgia. "Uduh oh, dulu ya, kamu ingat kita di sini dulu." Seperti baru kemarin terjadi, gitu kan? Padahal ini sudah pada keriput semua gitu. Nah itu seperti itu kehidupan Jadi kadang-kadang ada orang tahun itu terpengaruh dengan istilah tahun dianggap 12 bulan lama Padahal sebenarnya itu waktu sebentar Orang yang biasa ngontrak tahu tuh Ya tiba lagi bayaran kontrakan saya Padahal baru, seta, baru perasaan baru bayar kemarin gitu Tapi sudah setahun Nah karena dia terpengaruh dengan tahun itu kesannya lama Hidup di dunia 70 tahun, oh masih lama Mana bisa lama, sebentar tuh Itu kan cuma sebentar Jadi jangan sampai kata-kata tahun dianggap lama ya Itu sebentar, lewat, berlalu Kita kita tidak bisa meremnya Pasti terus jalan, berputar, bergulir hmm. Enggak ada, enggak ada dalilnya Apakah orang kalau mau meninggal tahu kalau dia mau meninggal? Itu tidak ada. Itu setahu saya tidak ada sama sekali dalil. Ah? Gak ada, gak ada, gak ada. Itu tidak ada dalil satupun yang menjelaskan masalah itu. Bahkan yang ada dalam hadis Bukhari pada saat Nabi Muhammad SAW mau meninggal, beliau cuma merasa sakit kepala. Pas pulang dari Baki. Menziarahi kuburan para sahabat pulang ke rumah Lalu Aisyah berkata Ya Rasulullah kepala saya sakit Kata Nabi SAW Wahai Aisyah saya lebih sakit kepala saya ya. Kata Nabi SAW memberikan isyarat Kalau beliau akan meninggal Wahai Aisyah tidak usah khawatir Kalau kau mati lebih dulu daripada saya Saya akan memandikan dan mengkafani mu Jadi artinya sebuah kemuliaan Nabi yang akan urus Saya akan urus kamu gitu kan. Lalu kata Nabi SAW Dan kalau saya meninggal duluan Kamu yang boleh memandikan dan mengkafani saya Gitu kan tapi Nabi tidak tahu, Nabi nggak jelas waktu itu. Terusnya pada satu itu, setelah itu Nabi saw pingsan, lalu bangun setelah pingsan nih, orang semua khawatir. Apa itu Nabi saw bangun, lalu beliau menyingkap ya penutup antara rumahnya dengan masjid. Abu Bakar jadi jadi imam beliau keluar solat. Orang semua sahabat senang nih. Waktu lagi solat Abu Bakar sampai mau mundur Nabi saw berikan isyarat supaya tetap aja di situ, gitu kan? Orang semua pikir oh Nabi saw sudah sehat kembali, alhamdulillah berapa saat kemudian orang sahabat sudah pada bubar semua termasuk Abu oh Bakar sudah pergi ke bunya Nabi meninggal dan pada saat beliau barek ke kamarnya Aisyah mengatakan bahwa Aisyah datangkanlah seember air beliau ambil air tersebut lalu mengusap wajah beliau sambil berkata sesungguhnya menghadapi kematian itu ada sakarat ada sesuatu yang mengkhawatirkan gitulah sakarat itu kan mengkhawatirkan atau kadang-kadang bisa diartikan juga menyakitkan gitu kan tapi lebih dekat mengkhawatirkan membuat orang khawatir nih apa ini ada apa nih nggak tahu gitu kan Lalu Nabi SAW pada saat itu sempat Sandar di pundak Aisyah Berarti tidak tahu apa-apa Lalu lewatlah Adiknya si Aisyah ya, Itu yang bernama Abdurrahman Lewat Abdurrahman lagi pakai siwak Lalu Nabi SAW melihat siwak itu Kata Aisyah ya Rasulullah Apakah anda mau pakai siwak itu Nabi SAW memberikan isyarat iya Maka dikasihlah diambil Dipotong bekasnya Abdurrahman Lalu dikasih ke Nabi SAW Tapi masih keras Aisyah mengatakan Rasulullah, maukah saya lunakkan? Kata Nabi SAW, yang diberikan isyarat iya Lalu Aisyah pun memberikan dan lunak Dan Nabi SAW memakainya Gak lama kemudian setelah pakai siwak, Nabi SAW mengucapkan kalimat Kata Aisyah, ini akhir Beliau mengatakan, balir balirrafi'ul a'la Tapi saya ingin tempat yang tinggi di surga Dua kali beliau ucapkan, lalu belum meninggal Rasulullah SAW, meninggal ya. Beliau tidak sampaikan, sebentar lagi saya meninggal Sebentar lagi saya begini itu, gak ada Dan adalah dalilnya masalah itu Karena orang kalau tahu, berasa nih Dua hari lagi saya mau meninggal, kan bisa sempat Dia taubat, atau mungkin orang bilang Gak apa-apa deh, saya berdosa sehari penuh, besok Saya taubat sehari penuh, ya orang gak tahu Memang dirahasiakan, dan itu Allah Katakan dalam Al-Quran kan, tidak ada Jiwa yang mengetahui di mana dan kapan Dia mati, ya kan gitu Tahu, lihat Kan sudah pernah kita Jelaskan di doa sebelum salam dulu Wahdu bi kamil fitnatil maha wal mamat. Kan ada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kematian adalah termasuk fitnah kan susahnya orang yang orang yang tidak senangin, orang masih belum tahu. Fitnah pertama pada saat mati adalah seseorang melihat malaikat pertama kali. Dia kan tidak tahu, kaget dia. Ya. Tapi memang seperti itulah kejadiannya. Semua orang harus melaluinya. Oh iya. Iya. Tapi orang beriman tidak ada masalah buat dia. Karena sudah tahu, kayak kita sekarang sudah tahu nih Kita mau pergi ke satu tempat, kita sudah diceritain sebelumnya Itu puncak itu begini, vilanya nanti begini Di sana ada pohon ini, bisa petik buahnya Oh macam-macam, bisa mancing ikan Sana ada spray warna merah, boleh dipakai Kan kita pada saat pergi lain dengan orang Kita ke puncak nih, mana puncak, di mana, enggak tahu Mungkin cuma di pinggir jalan disuruh tidur, Allah SWT bisa jadi Beda dengan orang yang sudah tahu kan Jadi kita kayak sekarang dapat informasi kan sudah tahu Oh iya berarti ini informasinya Oh begini kita kan jadi siap Malaikat muh datang pun sudah kita sudah tinggal hadapin Tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan Karena mereka adalah utusan-utusan Allah Memang yang untuk menyambut kita ke alam dan menuju ke alam akhirat Allahum. Ya itu semua nabi Jadi nabi-nabi itu beda Kata Nabi SAW tidak ada seorang Nabi pun kecuali ditawarkan pada saat akan dicabut ruhnya Setiap Nabi, Nabi punya hak itu, setiap Nabi saja ya Kata Nabi SAW, semua Jadi makanya pada saat beliau mengucapkan barir rafiqul a'la Saya mau tempat yang tinggi nanti di akhirat sana gitu kan Itu kata Aisyah, ini kemungkinan Nabi SAW memilih daripada dunia Ditawarin tuh, semua Nabi-Nabi pada saat mau meninggal akan ditawarin Apakah mau diperpanjang atau pada saat dicabut Semuanya minta agar dicabut pada saat itu karena sudah tahu. Ngapain mau di dunia lagi untuk apa? Sudah di akhirat sudah. Ya, orang kalau sudah tahu di sana dapat yang terbaik, ngapain tunda-tunda? Kita punya rumah kecil nih. Yang itu. Rumahnya pas-pasan, perabotnya semua seder sederhana. Terus ditawarin tuh ada sana tuh rumah besar, Seribu kali seribu meter. Semua ada mobil Mercedes di depannya, ada tamannya, ada kolam renangnya, semua ada lengkap. Masa orang masih mau tinggal di sini? pasti udah oh langsung dari sana lebih enak kalau bulu semua di sini perabot lama kasih orang saja itulah dunia dan akhirat bedanya begitu rumpa mani. jadi kecil makanya tidak ada orang kata Nabi saw tidak ada seorang pun yang meninggal berharap kembali dunia tidak ada lagi karena pada saat itu mereka sudah tahu nilainya dunia oh ternyata cuma begini nanti kita kalau ketemu di surga bapak ibu sekalian itu ada sebuah riwayat menjelaskan nanti kalau ahli surga bertemu di surga gitu kan maka mereka saling cerita ingat tak dulu kita begini Bukan Musail maka ibu-ibu bilang dulu ingat tak kita di rumahnya Ibu Imas dulu ta'lim ya. Itu bukan Musail memang saling menceritakan Lalu mereka menceritakan kisah hidup mereka di dunia Dalam satu hari Semua satu paket itu Dari baru lahir sampai mati Selesai itulah dunia Satu ceritain dulu saya begini dulu saya begini Semua ada cerita Sebagian riwayat mengatakan Allah perlihatkan dia Diingatkan kembali semua diingat sama dia Oh ini gini gini pernah ketemu semua kisahnya Dalam sehari habis itu Iya di surga Penghuni surga saling menceritakan Dulu kita pernah begini ya Dulu alhamdulillah Dulu tuh saya ngantuk loh Tapi akhirnya saya paksain Bagi ta'lim Nah Loh ya betul memang Emang betul Emang begitu Jadi jangan malas-malas ke ta'lim ya Jadi dulu tuh Saya malas sholat malam Tapi udah saya paksain deh Ini buktinya sekarang Saya dapat singasana ini balasannya Nah itu kan Karena setiap ibadah itu Nanti akan ada fasilitasnya ya Di surga itu misalnya Sholat tuh Sholat tuh, tuh punya sebuah kem kem istana itu semua untuk orang sholat ada kem pintu ada pintu gerbangnya untuk orang puasa ada untuk sadakah ada untuk haji semua ada jadi kalau kita kerjain semua ibadah itu kita punya istana di setiap kem yang bisa kita datangin bebas masuk kapan saja iya dari semua pintu dipanggil jadi semuanya punya fasilitas makanya nanti ada orang yang mungkin tidak pernah puasa sunnah anda ya, tidak pernah ya fasilitasnya beda dengan orang yang memang puasa misalnya. Sudah? Enggak takut bukan takut khawatir boleh. Tapi itu akan hilang, kekhawatiran itu akan hilang, Bu, dengan ilmu. Jadi kalau kita tahu nih bahwasanya oh saya kalau mati ternyata orang beriman itu nanti akan datang malaikat menyampaikan berita gembira. Udah jadilah orang beriman sekarang. Saya enggak tahu pernah saya cerita enggak, saya kadang-kadang sama teman saya di Madinah ada satu orang selalu share musya, saring, saring menasehatin ya kalau saring telepon, kayaknya pernah saya sampaikan dulu deh Yang saya bilang, setiap teleponan siapa yang dulu kasih nasihat nih akhi Sekali dia bilang sama saya, coba ente dulu ya Khalid Terus tiba-tiba terlihat di benak saya, saya tanya dia siapa ulama yang paling antum kagumin, yang paling antah kagumin di Saudi dia bilang Syekh Bimbas Ulama besar yang sudah meninggal buta matanya Muftinya Saudi dulu ya Itu waktu dia meninggal Bapak Ibu sekalian Disolati di depan Ka'bah Itu sampai di kuburan Ma'lah Kuburan Ma'lah itu mungkin berapa kilometer dari Ka'bah ya Itu enggak bisa enggak bisa ambulan jalan Jadi jenazah itu dari depan Ka'bah dipindahkan dari tangan ke tangan Sampai di liang lahat Sangking penuhnya orang yang hadir Waktu dia meninggal itu luar biasa gitu Jadi tanda-tanda jelas orang ini baiklah dari depan Ka'bah disorotin sampai di liang lahat tuh orang cuma dari tangan ke tangan udah enggak enggak bisa jalan loh bisa jalan penuh no. waktu dia meninggal itu rahimahullah terus saya bilang bagaimana pendapat antah sendiri kamu bagaimana pendapatnya sekarang kamu bilang apa tentang Syekh Bimbas oh ulama besar ahli surga pastinya sekarang dia nikmatin alam barzahnya dia dengan amal-amal jariah yang dia pernah ngajar orang buku-buku ini diterbitin Waktu dia sudah jelasin semua, saya bilang, kalau begitu nasihat saya, jadikan dirimu sementara kau masih hidup seperti dia Mungkin masih hidup, jadi seperti dia Misal gini, ibu dan bapak sekalian punya teman orang shaleh dan shaleha Bagus sekali, kira-kira kita bayangkan kalau dia meninggal bagaimana Misal dia meninggal, akan seperti apa tanggapan kita Orang yang tiap hari ke taklim, tutup aurat, jaga terus sholat malamnya, puasanya selalu sadaka Baik orangnya, setiap ketemu semua orang senang sama dia misal Kira-kira kalau orang itu meninggal, apa yang akan kita bilang? Pasti kita bilang, oh baik ini orang ahli surga. enggak ada yang diragukan. Nah jadikan diri kita seperti dia. Karena kalau kita balik misalnya, siapa kira-kira ada orang yang paling kita tidak senangin? Ahli maksiat, suka buat macam-macam. Keonaran lah, ganggu orang lah, ambil haknya orang. Kita tahu betul orangnya. Pada saat dia meninggal, orang akan bilang apa? Alhamdulillah meninggal orang ini. Ya, semua buruk orang bilang dulu dia begini, dulu dia begitu. Nah, jangan jadi seperti orang itu. Jadi orang yang kalau dia meninggal diceritain kebaikan, itu baru baik tuh. Nah, itu nanti akan memotivasi kita untuk selalu menjadi orang yang baik sebab ini cuma sebentar Bapak Ibu sekalian, betul-betul kita nanti pada saat datang malaikat maut itu seperti sekejap datang cabut habis. Oh, habis semua. Bajunya, tasnya yang bermerek, mobilnya semua ditinggal. Ya, dan dibokel yang lahat. Dimandiin kita pagi malam nih Pagi meninggal, udah anggap hari itu Sudah malam pertama di kuburan Udah gak ada lagi ceritanya kembali di situ Kita sudah tidak mau lagi di dunia Nanti kalau orang meninggal tuh dia lihat semua Oh ternyata ini nih ranjang yang selama ini saya banggakan Di rumah ini sudah jadi kecil semua Udah gak ada apa -apanya. Dia malah bangga, pada saat itu dia bangga Dengan sujudnya sekali sunnah Dia bangga dengan penasadakah seribu rupiah Nah ini nih ternyata nih Kenapa saya gak lakukan selama hidup saya ya Nah gitu jadi jangan tunggu masa itu datang baru kita nyesel. Sekarang kesempatan. Nah, itu pada saat saya sampaikan itu sampai teman saya terharu. tuh Dan Alhamdulillah jadi saling memotivasi lah ya. Tapi itu perlu kita saling menghati dan punya teman-teman orang yang soleh dan soleh itu perlu. Ya, karena pasti ada pengaruh bisa saya sebuah hadis disampaikan sama dia sebuah kisah. Bisa mengubah hidup kita menjadi baik seperti dia sampai kita meninggal. Atau sebaliknya kalau kita bertemu dengan orang fasik Orang buruk tiap malam Memangkan pelanggaran-pelanggaran syar'i, Lalu kita tenang Satu cerita di cerita sama dia Masalah perzinahan Masalah kebohongan misalnya Kemudian apalah bar rekreasi ke negara kafir kah, Merasakan apa kenikmatan tertentulah Pernah mungkin berzinah diam-diam Suaminya enggak tahu Atau istrinya enggak tahu Atau apalah gitu kan, Lalu kita terpengaruh Oh iya, iya enggak apa-apa Tidak -apa. ketahuan kan ini misal Yang ini kita ubah Hidup kita jadi buruk Mungkin lebih buruk daripada Sampai kita meninggal Waktu berlalu dan setiap detik kita ini setiap hari Bapak Ibu sekalian buku lembaran amal ada Setiap hari Kemarin sudah surat tahajud itu kemarin sudah dicatat Hari ini besok lusa sampai kita meninggal Rugi dong Masa kita selalu membangga dengan rapot yang kelas 1 sampai kelas 6 SD Sekarang kita sudah kuliah Yang kita butuhkan sekarang nilai yang sekarang mana Kan ini sudah selesai, oh iya dulu pernah juara kelas Misalnya ibu-ibu ini dulu satu, satu sekolah semua SD Oh sudah tahu ini ibu ini dulu juara satu Ini juara dua, sudah tahu Sudah sekarang sudah selesai, sudah kuliah, sudah berumah tangga Masa kita terus mengatakan, oh itu dulu Kelas 6 SD ya Pastikan ada, oh SMP, ada SMA Yang terakhir biasanya prestasinya itu Oh anaknya ini berhasil Hafal Quran, oh dia ini Suaminya baik, oh ini istrinya begini Ya ini yang malah yang jadi jadi Berita yang sedang, apa ya? yang sedang baik gitu kan yang sedang panas ini yang sudah berlalu jadi yang buku amal itu semua sudah berlalu kata Nabi Sosram jangan kalian mengucapkan mengatakan dulu saya pernah sholat malam itu dulu sudah dicatat gak usah khawatir dulu tuh saya masih gadis uh suka sekali bantu orang miskin sekarang itu dulu ada ada catatannya tanggal berapa jam berapa di mana berapa kadarnya ada dicatat semua Iya Kata Nabi SAW Kalau di tangan seseorang di antara kalian Ada biji Jelas dia tahu ya, Biji dia mau tanamkan Dan dia tahu besok kiamat Tetap dia tancapin Artinya kejar pahala itu sampai detik terakhir Sampai detik terakhir Usahakan detik terakhir gitu kan? Seperti itu Boleh Terakhir ya Enggak itu, itu saya sudah paham. Itu dia masalah menyesali. Dia menyesali kenapa? Kan itu sebelumnya ada ayatnya. Hai orang beriman, ya janganlah sampai anak-anak kamu melalekan kamu dari dzikir Allah. Kena sampai melakukan itu dia akan menjadi termasuk orang-orang yang rugi dan infakkanlah, ya kan? Apa yang terlalu banyak? Sebelum datang soalan dia kata mati, baru dia mengatakan coba saya dulu infakkan. Karena nanti. Kalau kita pas meninggal nih, menghadapi sakral ibu punya rekening 1 miliar Mau diapain kira-kira 1 miliar itu Pada saat itu ibu menyesal Kenapa saya biarin tuh ya Coba saya bangunin masjid 1 miliar tuh nah, Sekarang saya panen pahalanya Jadi seperti itu, dia nyesal pada saat mati Kenapa gak diamalin Kenapa gak diinfakkan Orang Siapa saja, siapa saja yang sempat Terlewatkan amal soal yang dia lakukan kalau orang kafir dari imannya, mungkin orang-orang yang beriman dari infaknya, dari sholat tepat waktunya, gitu kan? Apalah kesempatan pulau amal sholat yang disia-siain sama dia? Iya, iya. Itu akan di. Tapi itu itu ayat tadi lebih fokus kepada orang-orang yang memang dasarnya tidak sempat. Memang dia tidak ada amal sholat yang dilakukan sama dia. Sibuk deposit terus uangnya, Enggak ada sama sekali diinfakkan. Kalaupun infak buka dompet seribu tua. Gak pernah dikeluarin yang besar-besar Tarik dari deposit itu 10 juta sekalian kasih orang miskin Kasih modal biar dia lepas Dari kemiskinannya, nah itu amal jariah Seperti itu Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan Subhanakallah wa bihamdika Asyirallah ilassafullah tubuh ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh